Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadia lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أسرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بناء ضلاله وكل Hadirin para pendengar radio Raja Bandung melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa di udara secara langsung ya yang biasanya sudah dua kali hanya berupa rekaman karena ada udhur. Hari ini, Alhamdulillah, saya bisa kembali menyapa para pendengar Radio Roja secara langsung dari studio Radio Roja dari Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini. Materi yang sedang kita bahas secara rutin setiap hari, Selasa berkaitan dengan ilmu Kenapa kita menekankan aspek ilmu ini Karena ilmulah yang membedakan manusia Dari binatang Bahkan dari sesama manusia Orang berilmu dengan orang tak berilmu Bagaimanapun Dua orang yang tidak bisa disamakan Dalam surah Az-Zumar ayat Sembilan Allah berfirman hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadzakkaru ulul albab Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu Tentu saja jawabannya tidak sama sebab hanyalah orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran Oleh karena itu Allah mengangkat derajat orang berilmu melebihi tingkatan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana firman-Nya: رَفَعٍ لَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Atas dasar ilmu pula lah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah yang didasarkan pada ilmu bukan karena pada kebodohan atau ketidaktahuan Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Ala basiratin ana wa manitta ba'ani Wasubhanallah wa ma'ana minal musyrikin Katakan oleh Muhai Muhammad Inilah jalanku Aku mengajak manusia kepada Allah Atas dasar basirah Basirah itu ilmu Aku mengajak manusia Mendakwahi manusia ke jalan Allah Atas dasar ilmu Yang aku lakukan Beserta para pengikutku Jadi dakwah wajib dilandaskan pada ilmu Sebagaimana Nabi SAW menyatakan demikian atas perintah Allah Dalam Al-Quran juga setiap orang yang berdakwah Mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW Juga harus didasarkan kepada ilmu ada seabreg keutamaan dari ilmu yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara beberapa keutamaan ilmu adalah. Pertama, bahwa anna al-ilma irthul anbiya. Ilmu, khususnya ilmu tentang agama ini maksudnya adalah harta warisan yang diwariskan oleh para nabi kepada para, kepada siapa diwariskannya kepada seluruh umat manusia siapa saja yang mau memperoleh bagian dari warisan para nabi ini siapa yang mengambil ilmu ini dia memperoleh bari, warisan bagian dari warisan para nabi semakin banyak semakin banyak pula bagiannya Nah, para Nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Tidak berupa uang, dinar, dirham, rupiah, euro, yen, dolar, dan yang sejenisnya Tapi yang beliau wariskan hanyalah ilmu. Sebagaimana Nabi SAW wa bersabda, Innal ulama Warathatul Anbiya Wa innal Anbiya Lami warrithu dinaran Waladirhaman Wa innama warathul ilma Faman akhadahu Akhadha bihadin waafir. Kata Nabi SAW Para ulama Orang-orang yang berilmu itu adalah Ahli waris para Nabi Sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar apa ataupun dirham Tidak mewariskan harta kekayaan Tapi yang jauh lebih mahal, lebih berharga daripada harta kekayaan Yaitu ilmu Bukan sembarang ilmu, tapi ilmu wahyu Ilmu agama, ilmu syariat yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah, maka faman akhathahu, siapa yang sudah memperoleh ilmu, maksudnya ilmu agama ini, akhathah bihaddin wafir, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itulah, karena ilmu merupakan warisan para nabi, Maka pasti ini sangat berharga, mulia, istimewa, melebihi nilai dari warisan-warisan dalam bentuk lainnya. Dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk uang, tanah, kendaraan, dan yang sejenisnya. Ini keutamaan ilmu yang pertama. Kedua... Al-ilmu iya buka wal malu yanfi Kedua ilmu itu abadi Sedangkan harta bakal lenyap, bakal musnah, bakal berkurang minimalnya Apa yang abadi dalam masalah ilmu? Banyak Pertama ilmunya itu sendiri abadi Sampai hari kiamat tidak akan musnah Ilmu itu mungkin hilang dari ingatan beberapa orang Tapi tidak akan hilang di muka, dari muka bumi Bahkan semakin berkembang Itu pertama Kedua Kebaikan-kebaikan sebagai efek dari aplikasi dari ilmu tadi Apapun itu, itu tidak akan hilang kebaikannya Kesan baik yang ditimbulkannya Umpamanya Rasul selesai bersabda Mangkana yu'minu billahi walamin akhir Fal yukrim daifa Mangkana yu'minu billahi walamin akhir Faliyukrim jarahu mangkana yuk minubillahi waliminakhir faliyakul khairan aliyasmut itu ilmu siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamu hendaklah dia memuliakan tetangga hendaklah dia berkata yang baik atau diam itu ilmu kalau menerima tamu muliakan itu ilmu bertetangga muliakan tetangga itu ilmu berbicaralah yang baik atau diam itu ilmu Aplikasikan sebelah ilmu ini, amalkan Apa yang terjadi? Yang terjadi menimbulkan kesan yang baik Tamu yang datang ke kita lalu kita muliakan itu teringat-ingat terus itu Saya waktu bertamu ke si Anu, waduh dimuliakannya Tidak hanya air, tapi juga es jeruk yang segar di tengah matahari yang demikian trik menyengat gitu ya Lalu dikasih kue-kue, dikasih makan, daging kambing, kemudian buah-buahan yang lengkap. Eh pulangnya dikasih amplop, sagepuk. Wah itu teringat terus itu. Kesan baiknya itu tidak akan hilang dalam ingatan orang seperti itu. Demikian juga bertetangga, demikian juga akhlak-akhlak baik lainnya yang dihasilkan dari suatu ilmu. Itu yang kedua. Ketiga, yang juga abadi dari ilmu adalah pahala yang dihasilkan dari ilmu itu. Pahala dari aspek apanya? Dari seluruh aspek. Yang pertama, pahala ketika mempelajari ilmu. Itu menghasilkan pahala yang luar biasa besarnya. Kedua pahala ketika mengamalkan ilmu untuk diri sendiri. Yang namanya pahala abadi itu sampai hari kiamat nanti. Sampai ke akhirat nanti. Ketiga pahala ketika mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain. Nah sekalipun orang tersebut sudah mati masuk ke lubang kubur. Tapi pahala yang dihasilkan dari ilmu yang pernah diajarkan terus abadi mengalir ke alam kuburnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim. Nabi SAW bersabda, Ida matal insanu in amaluhu illa min thalathin. Sodaqatin jariyah Au ilmin yuntafamubih Au waladin solihin yad'unlah Bila seorang manusia mati Terputus seluruh amalnya Maksudnya Pahala dari amal itu putus Nggak akan mengalir lagi Nggak akan dapat lagi Pahala dari solat putus Karena sudah nggak bisa solat lagi Pahala dari saum putus Nggak bisa saum lagi Kalau sudah mati Pahala dari infak sodako terus oh, putus. Yang tidak putus hanya tiga. Pertama, sodako jariyah. Sodako jariyah jariyah itu mengalir terus pahalanya. Sodako yang pemanfaatannya permanen. Wakaf tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk kepentingan umum gitu ya. Permanen terus sampai hari kiamat. Selama wakafnya itu ada. Atau jalan-jalan umum yang dilalui oleh banyak orang, pemakaman umum, itu mengalir terus. Yang disebut jariyah jariah itu mengalir. Kedua yang juga terus mengalir, au ilmin yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itulah maka pahala dari ilmu itu abadi. Tidak akan pernah musnah. Apalagi yang abadi. Yang abadi adalah nama dari setiap orang yang berilmu. Namanya selalu disebut. Contohnya siapa? Contoh nyata katakanlah seluruh nabi. Sejak nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim terus sampai nabi Muhammad selusun namanya selalu disebut, diingat dalam Memori manusia. Lihat para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, ibnu Masun, ibnu Abbas, dan seterusnya mereka mengajarkan ilmu-ilmu hadis, ilmu, -ilmu, ilmu Al-Qur'an, ilmu agama ini kepada murid-muridnya. Sudah berlalu lebih dari 1.400 tahun namanya tetap disebut di setiap tempat, di setiap zaman, di setiap kesempatan. Tertulis dalam jutaan judul kitab Terucap oleh jutaan makhluk Bahkan mungkin miliaran atau bahkan sampai hari kiamat triliunan Namanya dalam konteks pujian itu selalu Selalu dan selalu disebut Itu ilmu abadi dalam banyak sisi Coba bandingkan dengan harta Harta 100 ribu bisa habis dalam sehari Saat itu 100 ribu dapat Saat itu dibelanjakan Saat itu makan Habis saat itu hari itu juga keluar lagi tuh Sudah Jadi sesuatu yang hina lagi Ini menunjukkan betapa utama dan istimewanya ilmu Karena ilmu itu abadi Sedangkan harta fana Inilah keutamaan ilmu yang kedua Ketiga Pemilik ilmu tidak merasakan lelah di dalam menjaga dan memeliharanya. Tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Tidak membutuhkan biaya dan tenaga untuk memfailkannya. Enggak. Berbedalah dengan harta. Harta itu apabila dimiliki pertama butuh tempat. Berangkas, peti, atau yang sejenisnya. Kalau tahu umpamanya uang harus disimpan di bank, harus berangkat, pergi. Ada prosedur yang harus dilewati. Kalau itu berupa harta kekayaannya emas, perak, berlian dan benda-benda lain Juga butuh tempat Ke bank juga butuh kotak deposit Bayar Ribet Butuh pikiran, butuh waktu, butuh tempat untuk menyimpannya Makin banyak Kekayaannya makin banyak Tempat yang Dibutuhkannya dan harus dijaga agar tidak dicuri, agar tidak hilang, agar tidak ditipu, dan seterusnya Membutuhkan kunci lagi Belum kuncinya hilang, dan seterusnya Itu harta, tapi coba bandingkan dengan ilmu Ilmu tidak membutuhkan semua itu Ilmu tidak harus dijaga, bahkan ilmu lah yang menjaga kita Baik menjaga pikiran, Menjaga hati Menjaga perbuatan dan seterusnya Jangankan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram Bahkan dari perbuatan mubah tetapi bisa menurunkan kredibilitas kita Kita tidak mau melakukannya Umpamanya sebagai contoh kita lapar di tengah jalan lagi berjalan atau haus yang sangat menyengat di tengah jalan lalu di pinggir jalan ada tukang cendol tukang es beranikah seorang yang berilmu seorang kiai umpam seorang dai seorang ustadz ke tukang es ke tukang cendol coba mengcendol satu haus terus nagok di sisi jalan pakai kopi putih pakai gamis ada istrinya ahwat bercadar nararagok di pinggir jalan Beranikah? Enggak Haramkah itu? Tidak, mubah-mubah saja Tidak dosa, walaupun juga tidak berpahala, mubah saja Tapi menyangkut kredibilitas, harga diri, kehormatan, itu tidak dilakukan Karena apa? Karena ilmu Ilmu menjaga kita dari perbuatan yang bisa menurunkan kredibilitas dia Kepribadian dia, harga diri dia Apalagi dari hal-hal yang haram Kalau harta harus kita yang menjaganya, memeliharanya Tapi kalau ilmu, sebaliknya ilmulah yang menjaga kita, memelihara kita Kenapa kita tidak berani bergibah, mencela memarahi orang Kalau orang itu bersalah kepada kita Ilmu yang menjaga kita dari hal itu Kenapa umpamanya kita ketika kepepet uang ada kesempatan untuk mencopet atau mencuri atau menipu Kita tidak berani melakukannya Ilmu yang menjaga kita Ilmu yang kita miliki mengetahui memahami bahwa itu semua dosa Tidak boleh mengundang murka Allah Oleh karena itulah Ilmu bisa menjaga kita dan tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya, memeliharanya. Dan itu berbeda dengan harta. Inilah keutamaan ilmu yang ketiga. Keempat. Ilmu menyebabkan orang yang memilikinya di satu golongankan dengan dua pihak teragung. Dalam hal menyaksikan perkara yang teragung pula Yang dimaksud dua pihak yang agung itu Pertama Allah sebagai yang teragung Yang tidak ada yang menandingi keagungan dan segalanya Kedua para malaikat, makhluk-makhluk suci yang juga agung Tentu saja keagungan malaikat dengan ke keagungan Allah tidak bisa dibandingkan Allah tidak ada duanya dalam segala hal kebaikan Tapi malaikat juga agung Nah Allah sebagai yang teragung, tersuci, terdahsyat, terkuasa Para malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah dosa Orang berilmu di satu golongan kan Dengan Allah, dengan para malaikat Dalam hal apa? Dalam hal menjadi saksi atas satu perkara teragung di alam jagat raya ini Yaitu Tauhid Hal teragung di alam jagat raya ini, Tauhidullah, mengesahkan Allah SWT yang terkandung dalam kalimat La Ilaha Allah. Yang menjadi saksi atas Tauhid, atas La Ilaha Allah adalah pertama Allah, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-18. al Syahidallahu annahu la ilaha illahu Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqis Kata Allah Allah bersaksi bahawa la ilaha illallah Allah bersaksi tentang Tauhid. La ilaha illallah Tidak ada semahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Wal malaikat itu juga yang bersaksi para malaikat. Wa ulul ilm kha imam bil khis dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Nah ini tiga pihak menyaksikan hal yang sama. Hal yang disaksikannya agung yaitu Tauhidullah. Dan tiga pihak yang menjadi saksi atas Tauhidullah tiga. Yaitu Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu. Allah. Tidak mencukup, tidak menyatakan wa ulul mal, wa ulul ja, wa ulul jamal, enggak. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang berharta dan orang-orang yang berjabatan, berpangkat, orang-orang yang punya kecantikan, ketampanan, enggak. Yang menjadi saksi atas la ilaha illah tauhidullah itu. Di kalangan manusia hanya satu golongan, yaitu orang-orang yang berilmu. Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas kebenaran, di atas keadilan. Oleh karena itulah, maka penjelasan ini cukup menjadi perkara yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Sehingga orang berilmu satu-satunya golongan yang disebut. Oleh Allah sebagai saksi atas la ilaha illah. Bersama-sama dengan Allah dan para malaikatnya. Itulah poin yang keempat. Kelima. Di antara keutamaan ilmu adalah. Ahli ilmu atau orang yang berilmu. Termasuk salah satu. Dari dua golongan. Ulil amri yang wajib ditaati atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam An-Nisa 59 Ya ayuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Hei orang-orang yang beriman Taatilah olehmu Allah, taatilah rasul dan ulil amri di kalangan kalian yang dimaksud di kalangan kalian di sini kalangan orang-orang beriman. Di kalangan orang-orang muslim baik imannya adalah iman yang sempurna ataupun iman yang kurang tetapi kekurangannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Walaupun ahli maksiat dia ahli maksiat selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dari keislaman, ahli maksiat pun mukmin dengan keimanannya tapi berdosa besar dengan kemaksiatannya. Tapi dia masih dianggap sebagai orang yang mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang. Walaupun kurang tetap dia muslim. Allah menyatakan, "Hai hey orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian." Wajib taat ke ulil amri Siapa ulil amri? Ulil amri itu dua golongan. Pertama, untuk urusan duniawi, ulil amri adalah penguasa. Pemerintah di tempat kita hidup. Dia, ulil amri, berwenang, berkewajiban, bertanggung jawab, mengatur urusan dunia rakyat yang dipimpinnya sehingga maslahat. Dalam urusan duniawi yang diatur oleh Ulil Amri. Wajib kita taat. Demi kemaslahatan atas perintah Allah SWT. Dan Ulil Amri bukan menetapkan urusan-urusan agama. Penguasa bukan menetapkan urusan agama. Membuat atur, aturan undang-undang semua warganya wajib sholat. Enggak. Karena itu bukan ketaatan ke Ulil Amri. Tapi kepada Allah itu mah. Tapi di luar urusan agama menetapkan aturan berlalu lintas, bersosial, berpolitik, berekonomi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya. Itu ketetapan ulil amri demi kemaslahatan, maka wajib kita mentaatinya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam urusan agama Ulil Amri yang harus kita arti adalah ulama. Kalau zaman dahulu. Zaman Khulafahur Rashidin. Ulil Amri ini. Penguasa dan ulama. Berpadu dalam satu sosok. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Itu Umarok sekaligus ulama. Dan dulu memang. Yang namanya Ura Umarok pasti ulama. Kalau dulu. Abu Bakar, keilmuan Abu Bakar, keimanannya tidak perlu diragukan. Umar Uthman Ali itu, ya ulama, ya Umara. Makanya, karena mereka ulama sekaligus Umara, disebut Rashid, Khalifah yang Rashidin. Yang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahullah, dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Menjelaskan, An-Nasu Thalathah. Manusia itu terbagi kepada tiga golongan manusia. Pertama, Rashid. Kedua, Gawin. Ketiga, Dolun. Sudah hanya tiga golongan manusia dan tidak ada yang keempatnya. Adapun Rashid, kata beliau. Amr Rashidu. Fahuwa man arafal haqqa wa taba'ahu. Adapun Rashid adalah orang yang mengetahui kebenaran dan... Mengikuti kebenaran itu. Yang dimaksud kebenaran di sana Quran dan Sunnah, Islam, Syariat, nggak ada lagi kebenaran selain Syariat Islam. Karena Syariat Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu datang dari Allah. al haqqu min Rabbik, falataku nan nama nalamumtarin. Al-Haq atau kebenaran itu datang dari Allah. Janganlah kamu menjadi orang yang ragu atas hal itu. Apa yang datang dari Allah ya wahyu. Quran dan sunnah agama ini inilah kebenaran. Man arafal haqqa orang yang mengenal kebenaran. Maksudnya orang yang faham Quran sunnah. Wattabahu. Lalu dia mengikutinya. Ketika ada penguasa yang faham kepada kebenaran. Faham Quran sunnah. Faham syariat Islam lalu mengaplikasikan Islam dalam kepemimpinannya. Itulah khalifah yang Rashid. Yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh kepada mereka. Kata Rasul SAW. Atas wahyu Allah. Melalisan Rasulnya SAW. Fa'alaikum bisunnat wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiina min ba'di. Tamassaku biha wa'adhu alaiha bin wajid. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Pegang teguh erat-erat itu sunnah dan gigit dia dengan gigimu, dengan gerahammu dan sampai lepas. Sudah dipegang, digigit lagi. Jadi pegangannya lebih kuat lagi agar tidak lepas. Nah, Khalifah Rashidin itu penguasa yang berilmu dan mengaplikasikan ilmu Islamnya itu dalam kekuasaannya. Ulil Amri itu umar dan ulama berpadu dalam satu sosok zaman dahulu begitu. Eh, Setelah berlalu beberapa ratus tahun, dua sosok ini terpisah. Ada yang pandai berpolitik, tidak faham agama. Ada yang faham agama tidak mengerti politik tidak bisa menjadi pemimpin rakyat akhirnya berpisah maka Umaro perlu pendamping ulama Umaro ditaati dalam urusan dunia urusan kenegaraan urusan politik sosial dan seterusnya adapun Umar ulama di apa namanya ditaati dalam urusan agamanya itu dua golongan manusia yang menurut Al-Quran wajib ditaati berdasarkan ayat ati Allah wa ati Rasulullah ulil amrimingkum umaro ditaati dalam urusan dunia ulama ditaati dalam urusan agama Allah berfirman Fasalu ahla dzikri in kuntum ta'lamun Bertanyalah kalian semuanya kepada ahli ilmu Apabila kalian tidak mengetahui Fasalu ahli dzikri bertanyalah kepada ahli dzikir ahli dzikir di sini bukan tukang dzikir tapi bodoh bukan az-dzikir di sana Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Sungguhnya kamulah kamilah yang menurunkan azikir kepada kalian. Yang dimaksud azikir di sini Al Quran. Wa inna lalu dan kami pulalah yang memeliharanya, menjaganya. Azikir di sana Al Quran. Ahlul azikir adalah ahli yang, orang yang ahli Quran, faham Quran dan Sunnah. Ulama. Fasalul ahli azikri inkuntum la taalaun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita isihat sendiri dengan kebodohan kita tentang Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu Itu berbahaya, bisa salah, bisa sesat dan menyesatkan Kalau semua orang boleh dengan otaknya masing-masing, dengan kebodohannya masing-masing memahami quran Sunnah Atau enggak perlu ada ulama, atu hari kita mah Di sinilah keharusan setiap orang bodoh merujuk kepada orang yang berilmu Fas'alu ahla zikri Mentaati mereka dalam memahami agama ini. Dan mentaatinya berarti melaksanakan perintah Allah. Wa ulil amri minkum. Mentaati ulil amri dalam urusan agama. Dalam urusan dunia. Mentaati pemerintah yang mengatur urusan kehidupan dunia kita. Dalam urusan agama kita mengikuti penjelasan para ulama. Nah dua pihak yang Allah perintahkan untuk ditaati di dunia, ulil amri. Pertama urusan dunia adalah penguasa, yang kedua urusan agama adalah para ulama. Dan ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu sehingga Allah menetapkan ketetapan harus ditaatinya ahli ilmu dalam urusan agama. Inilah keutamaan yang kelima. Keenam, ahli ilmu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah sampai hari kiamat. Orang yang akan beristikamah di tengah kehancuran kehidupan manusia, kebejatan, moral, akhlak, dan dekadensi perilaku manusia. Ada orang-orang yang tetap istikamah di atas kebenaran. Dan terus berlangsung sampai hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan ini keutamaan mereka. Selain mereka nggak akan istiqamah. tuh. Yang menjadi dalil atas hal itu adalah sebuah hadis. Hadisnya diterima dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda. مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا نَقَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ مَتَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي Allah akan jadikan orang itu faham tentang agamanya. Hadis ini mengisyaratkan orang yang diberikan pemahaman agama berarti orang itu memang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan atas diri orang itu. Allah mau memberikan kebaikan kepada orang itu. Caranya apa? Caranya difahamkanlah orang itu tentang agamanya. Wa innama ana qasim. Aku hanyalah qasim. Dan Allah la wallahu yu'ti Allah la maha pemberi. Nah terus ini kalimat yang selanjutnya lah yang ada kaitan dengan poin ini. Walan tazala hadil ummatu qa'imatan ala amrillah. Tidak henti-hentinya ada satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas urusan Allah. Istiqamah itu orang. La yadurruhman khalafah mereka tidak bisa dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka Hatta yati amrullah sampai datang urusan Allah Hadis ini direwetkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Kitabul Ilmi bab Juga direwet 5 muslim dalam kitab Sahih Muslim Dalam kitab Az-Zakah Bab An-Nahyu Anil Mas'alah larangan untuk meminta. Jadi hadis ini menyatakan senantiasa muncul satu kelompok kecil dari umatku yang akan tegak di atas perintah Allah sampai datang hari kiamat. Berkata Imam Ahmad, ilmiku nu ahlil hadis, ahlil hadis, fala adri manhum. Kalau mereka yang sekelompok kecil yang akan tegak di atas perintah Allah itu bukan ahli ilmu, bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Jadi mereka itulah ahlul ilmi. Berkata al Iyad Yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Adalah ahlu sunnah dan orang-orang. Yang berkeyakinan sama dengan ahlul hadis. Akidahnya lurus. Tauhidnya lempeng, kuat. Manhajnya juga benar, lurus. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu mereka. Dari kalangan para ulama as-salafu soleh. Ridwanullahi alaihimajma'in. Oleh karena itulah maka orang-orang yang akan tegak di atas kebenaran berdasarkan hadis itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena tidak heran atau orang yang berilmu mah bisa istiqamah, te karena penghayatan mereka. Terhadap ilmu pengamalan mereka terhadap ilmu menjadikan mereka merasakan kenikmatan atas penderitaan yang mereka alami. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang begitu bejat ini. Penderitaan mereka dicela orang, dihina orang, di orang. Melahirkan kenikmatan rohaniah yang tiada tarak. Sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ketika beliau mengungkapkan apa yang dialami oleh para pejuang, para mujahidin, para ulama yang disiksa oleh para penguasa yang yang bejat Umpamanya zaman dahulu di penjara, ditahan, disiksa. Orang-orang mengira mereka menderita, padahal mereka berada di puncak kebahagiaan. Sehingga Syekhul Islam menyatakan, seandainya para penyiksa itu Mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang disiksanya karena ajaran Islam Pasti mereka itu akan lebih menghebatkan lagi siksaannya Menunjukkan betapa nikmatnya penderitaan yang mereka rasakan Karena memperjuangkan syariat yang hak ini Makin menderita di tengah perjuangan, makin menguntungkan, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala yang dihasilkan dari hal itu. Inilah orang berilmu, makanya mereka tegar. Mereka istiqamah di atas kebenaran. Di tengah lautan manusia sudah menyimpang jalan kehidupan mereka dari jalan yang hak. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu yaitu mereka akan tetap tegar sampai hari kiamat. Inilah yang ke keenam, ketujuh. Ilmu salah satu di antara keutamaan ilmu adalah Merupakan perkara yang kita boleh merasa kabita atau terobsesi dengan hal itu dalam urusan duniawi. Kita tidak boleh terobsesi oleh kesenangan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kecuali kita terobsesi atau kabita terhadap dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah Orang-orang yang diberi harta yang banyak. Lalu dia menginfakkan, mensoddakohkan seluruh hartanya di jalan Allah sampai habis. Ini hebat orang ini. Dia ingin kaya, tapi kekayaannya bukan untuk dia pergunakan untuk hal-hal yang hura-hura. Untuk senang-senang dalam kehidupan dunia. Untuk kebanggaan. Bukan, tapi ingin berbuat kebaikan dengan hartanya. Ingin tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ingin meremaweh kapapada manusia. Sampai habis. Boleh kita terobsesi ingin menjadi orang seperti itu. Kabita gitu ya. Kedua, golongan yang manusia yang juga kita boleh terobsesi ingin menjadi seorang seperti itu adalah orang berilmu. Lalu mengamalkan ilmunya selama hidupnya. Boleh kita ingin terobsesi seperti itu. Dan tidak ada anjuran atau kebolehan untuk terobsesi kepada selain kedua orang itu. Ini diterangkan salah satunya dalam sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasul sallallahu wasallam bersabda, La hasad illa fi ithnatayn Rajulin atahallahu malan fasallata ala halkatihi fil haqq hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha Tira hasad kecuali kepada kedua orang hasad yang dimaksud di dalam hadis ini kata para ulama di antara Imam An-Nawawi bukan iri dengki yang terlarang tapi hasad di sini disebut ghibtah apa bedanya iri dengan ghibtah hasad dengan ghibbah bedanya kalau hasad kalau iri kalau dengki pertama dia benci Turunnya nikmat Allah kepada orang lain. Itu iri itu. Ada rasa benci aja. Ada, ada rasa tidak suka aja. Turunnya anugerah Allah kepada orang lain. Itu sudah hasad. Apalagi kalau ada perasaan tambahan. Mudah-mudahan. Karunia, rizki, anugerah yang Allah berikan kepada orang itu. Segera musnah yang tadinya kaya sing bangkrut supaya miskin gitu ya yang tadinya berkuasa sing dipesat dari kekayaan dari kekuasaannya sehingga menjadi rakyat biasa dan menderita oh itu sudah lebih dari hasad itu tapi cukup adanya kebencian terhadap anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang lain kita enggak suka dengan hal itu. Kita benci dengan hal itu. Itu sudah dengki. Itu sudah hasad. Dan itu sudah tidak boleh. Adapun kalau ada orang lain. Yang memperoleh anugerah dari Allah. Baik karta, kekayaan. Jabatan, pangkat, popularitas. Atau urusan duniawi lainnya. Tapi kita tidak benci, kita senang. Alhamdulillah itu si orang itu ya, teman saya atau tewa-uwa-uwa acanlah gitu ya. Dapat anugerah. Dan kita ingin seperti itu. Nah, ini bukan dengki. Karena tidak ada rasa benci. Ini yang disebut dengan ghibtoh. Ghin, ba, to, dan tak marbutoh. Ghibtoh. Nah, Gipto itu perasaan ingin seperti itu Ingin seperti orang lain Tanpa ada kebencian kepada kekayaan orang lain itu Turunnya kekayaan kepada orang itu Dan tanpa ada keinginan mudah-mudahan Orang itu jatuh miskin, jatuh bangkrut Enggak, enggak ada Tapi ingin seperti itu karena PKB Kita terobsesi ingin seperti itu Nah, itu Gipto namanya Inilah yang dimaksud dalam hadis ini kata Imam An-Nawi, tidak boleh ghibtah, tidak boleh terobsesi, tidak boleh kabita tertarik ingin menjadi orang lain kecuali dua orang dua golongan berikut ini. Pertama, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu orang itu habiskan hartanya di jalan kebenaran. Untuk membiayai dakwah, untuk membiayai fisabilillah, membantu orang susah, menolong orang yang memang ditimpa kesulitan, itu di jalan kebenaran dihabiskan hartanya di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita terobsesi untuk ingin menjadi seperti itu. Kabita tertarik ingin menjadi seperti itu, boleh. Karena itu bagus. Baik, Orang berharta dan ber berderma. Orang hartawan dan dermawan. Itu bagus. Silakan kalian terobsesi ingin menjadi seperti itu. Dan yang kedua. Seseorang yang diberi hikmah oleh Allah. Diberi ilmu. Lalu dia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah kita tidak boleh... Kabita tidak boleh tertarik Tidak boleh terobsesi Kecuali kepada dua orang ini Orang hartawan yang dermawan Orang yang berilmu Serta mengamalkan dan mengajarkan ilmunya Boleh? Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Serta keutamaan orang berharta dan menginfakan, mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan ini menunjukkan termasuk salah satu di antara keistimewaan ilmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun membolehkan, mendorong, mengisyaratkan, dibolehkannya kita terobsesi ingin menjadi seperti itu. Inilah keutamaan yang ketujuh, kedelapan. Salah satu di antara keutamaan ilmu, ilmu itu rahmat yang luar biasa manfaat. Sehingga oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis shohih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Soehi Bukhari. Kitabul ilmi bab fadzuman alima wa amila, Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab Soehinya. Kitab Al-Fadha'il Bab yang menjelaskan tentang apa. Wahyu yang dibawa oleh para nabi Dalam hadis ini Rasul s.a.w. menggambarkan ilmu Dengan penggambaran yang bagus Seperti tanah gembur Subur Lalu tersiram oleh air hujan Lalu Tanah yang gembur tadi itu Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan kehidupan Kehidupan kepada banyak makhluk di muka bumi. Tumbuh-tumbuhan besoknya bermunculan, cendawan, jamur, suung, kata orang Sunda banyak. Itu bermunculan, rumput-rumput bermunculan, jangkrik-jangkrik tiba-tiba lubangnya banyak, kasir-kasir seperti itu. Pokoknya banyaklah kehidupan, cacing-cacing pada menggeliat gitu ya. Itu perumpamaan apa? Dari ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis tadi, hadis ini diterima dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim dengan sunnah yang sahih. Mataluma bathaniyallahu bihi min al-Huda wal-Ilm, kathali asaba asab arzun, fakan minha taifatun tayyibah قبل قبيلة الماء، فأنبت الكلاء والشعب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب الطائفة فطائفة أخرى. إنما هي قيان، لا تمسك ما ولا تنبت كلا. فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْفَقُهَ فِي دِينِ اللَّهُ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِي فَعَلِمَا وَعَلَّمَا وَمَثَلُ مَا لَمْ يُرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَنِ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ اللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah telah mengutus aku dengan membawa keduanya, membawa ilmu dan hidayah itu, Ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan seperti hujan yang menimpa bumi. Di antara bumi ada tanahnya yang gembur. Dia menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang banyak di atas tanah gembur tersebut. Ini pertama, jenis tanah yang pertama yang gembur. Cirinya dia menyerap tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan. Kedua, ada lagi tanah yang disebutnya ajadib. Aja di itu tanah yang keras dia tidak menyerap air tapi dia menahan air sehingga air air itu tergenang dia menampung air airnya tidak menyerap ke bawah ke dalam tanah enggak tertahan jadi tergenang seperti kolam maka Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air itu manusia bisa minum bisa nyuci bisa nyiram tanam-tanaman dengan air yang seperti itu. Ini jenis tanah yang kedua tuh. Dia tidak menyerap air tapi menampung air sehingga air tergenang, otomatis tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan apapun tuh dari sono ya. Itu jenis tanah kedua. Ada lagi jenis tanah ketiga disebut kian Kian itu disebutkan latum sikumaan walatum bitukalaan. Tidak bisa menahan air. Tidak bisa menyerap air. Dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Diserap ke dalamnya enggak. Ditahan enggak. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan enggak. Ngalir air itu lewat begitu saja tuh. Kayak air di atas daun talas gitu ya. Diserap tidak. Ditampung tidak. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak Tiga jenis tanah Kata Nabi S.A.W. Demikianlah perumpamaan Yang pertama orang yang memahami agama Tanah gembur itu Yang tadi menyerap air Lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Diumpamakan hati orang-orang yang beriman Menyerap air maknanya menyerap ilmu Wahyu Al-Quran dan Sunnah Diserap ke dalam tubuh, hatinya Jiwanya Maka tertancaplah Keyakinan yang kuat dan lurus Berdasarkan Quran Sunnah Lalu melahirkan ibadah dan amal soleh Ini hati terbaik Sebagaimana kalau itu dalam hal tanah Itu tanah terbaik Ia gembur Ia menyerap air Ia juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini hati orang yang beriman, menyerap ilmu dari wahyu, lalu melahirkan ibadah dan amal soleh. Ini hati terbaik. Ada pun yang kedua tadi. Tanah yang hanya bisa menampung air, tidak menyerap dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu hati orang-orang munafik. Mereka hafal ilmu. Kafal dalil tapi tidak diyakini di dalam hati dan dia bisa memberi manfaat kepada orang lain itu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tu. Bisa memberi manfaat kepada orang lain sebagaimana tanah yang menampung air tadi bisa memberi manfaat kepada pihak lain dipakai untuk nyuci, dipakai minum minum apa namanya binatang binatang dipakai menyiram tanam-tanaman dari air yang tertampung di atas tanah keras tadi nah gitu. Adapun hati terburuk adalah diumpamakan tanah terburuk tadi tidak bisa menyerap, tidak bisa menahan dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah hati orang-orang kafir. Oleh karena itulah maka diumpamakan ilmu dengan perumpamaan air hujan padahal air hujan itu rahmat bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan manfaat kepada makhluk. Makanya Allah berfirman Faqulustaghfiro robbakum innahu kana ghaffara Yursilis sama alaihumin toror. Kata Nabi Nuh itu dalam surah Nuh. Ya Allah, aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah maha pengampun. Lalu kata Allah selanjutnya Yursilis sama alaihumin toror. Kalau kalian minta ampun, istighfar banyak-banyak kepada Allah, Allah akan turunkan curah hujan yang banyak kepada kalian. Rahmat wa yumdikum bi amwalibabanin. Allah juga akan Melimpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak kepada kalian. Kalau kalian istiqfar, diberi hujan. Parah hujan itu sangat-sangat dinanti-nanti oleh setiap orang. Karena itu rahmat. Hujan simul rahmat, simul kebaikan. Nah ilmu itu diumpamakan dengan hujan tadi yang menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu yaitu menjadi rahmat. Inilah keutamaan ilmu yang ke delapan Terakhir yang ke sembilan Bukan terakhir poin pembahasannya Pembahasannya masih banyak Tapi untuk pagi hari ini Ini poin yang terakhir yaitu Ilmu itu jalan menuju surga bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan kebangsawanan, tapi ilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Musahih Muslim kitab Ad Daawat ba Fadlu Istima' ala Tilawatil al Quran Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Wa "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, keluar dia dari rumahnya. Naik angkot, naik motor, naik mobil, jalan kaki, naik delman, untuk apa? Dia keluar menulis jalan yang dia lalui itu. Untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama di Andrasya Muhammad S.A.W. Menyatakan, jalan menuju surga itu iman dan amal soleh itu. Tapi dalam hadis ini Allah menyatakan siapa yang menelusir suatu jalan untuk mencari ilmu Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surga Maknanya siapa yang keluar untuk mencari ilmu Allah akan berikan hidayah kepada dia Allah akan berikan taufik kepada dia Dengan taufik dan hidayah itu dia akan semangat besar untuk ibadah dan amal soleh Dengan ibadah amal soleh dia memperoleh rahmat Dengan rahmat itulah Allah masukkan dia ke dalam surga yang menunjukkan bahwa keluar rumah untuk mencari ilmu, meniti jalan untuk mencari ilmu adalah perbuatan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah untuk menuntun dia menuju surga secara mudah. Makanya ilmu adalah jalan menuju surga. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah itulah kesembilan poin yang bisa kita jelaskan dalam pagi hari ini. Insya Allah poin-poin lain yang masih ada beberapa poin lagi akan kita lanjutkan pada selasa yang akan datang. Sudah satu jam waktu yang kita habiskan untuk membahas hal tadi. Kita tinggal masuk ke sesi tanya jawab tentang hal-hal tadi. Dipersilakan kepada para pendengar radio Roja Bandung ini untuk melayangkan SMS Ya mengirimkan SMS atau menelpon secara langsung ke nomor yang sudah dijelaskan tadi Untuk memandu tanya jawab ini saya persilakan kepada Akhif Farid untuk memandunya Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan, semoga kita, bisa, sem kita semua bisa mengamahinya dan mengamalkannya. Ibadatiman azza wajallahu ya kum seperti yang telah kami sampaikan. Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nombor 02286862637 atau mengirimkan lewat pesan singkat ke 08112271476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat anda. Alhamdulillah sudah oh, ada dari telepon Ustaz kita angkat kita saja dulu silakan assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak de, de, dengan siapa ya de, di mana Pelayan Cibahirat Oh pelayan silakan pelayan eh ada pertanyaan ada dua hadis istilah yang pertama kalimat pernyataan bahwa bismillah itu jaar yang kedua kalimat bantahan bahwa bismillah itu Uh, sir tidak jahar, yang harus diambil yang mana, yang kalimat pernyataan atau kalimat bantahan? Nah, gitu aja saat. Assalamualaikum. Ya mas fikih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ilmu ke fikih, mana yang lebih kuat tentang basmalah untuk solat yang jahar? Maghrib, Isak, Subuh, Jumatan dan seterusnya. Apakah bismillahnya dikeraskan apa tidak? Pembahasan fikih itu nanti sore ya, bakda asar jam 4 gitu ya. Hmm, tapi tidak apa-apa untuk kita bahas sekarang. Yang kesimpulannya begini Pak Yayan di Cimahi ya. Nanti. Rincian dalilnya kita akan bahas di Selasa sore karena itu pembahasan fikih. Kebetulan kita sekarang sedang membahas bab beberapa kesalahan di dalam sholat. Cuma bab ini bab sholat berjamaah masih agak lama. Kita baru sampai pada pembahasan kesalahan-kesalahan dalam hal sholat dari segi tempat ya kemarin eh dari segi ya betul dari segi tempat sudah sampai pada pembahasan tentang sutra Intinya begini, Payan, bahawa dua-duanya hadisnya sohih, yang menjaharkan sohih, yang mensirkan juga sohih. Tetapi yang mensirkan lebih sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya lebih kuat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim disebutkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yafta tihus solatahubit takbir wakir roatuh bil alamin adalah Rasul Shallallam membuka solatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahirobbil alamin yang menunjukkan bahwa alhamdulillahirobbil alamin itu adalah kalimat pertama yang terdengar oleh makmum dari bacaan salat nabi dan menunjukkan bahwa bismillahnya itu sir bukan jahr. Tapi adakah dalil yang jahr? Ada dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, wa yamuddu bismillah, wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim, terus alhamdu dan seterusnya. Nabi selesai membaca Al Fatihah Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau memanjangkan bismillahnya, memanjangkan ar-Rahmannya, memanjangkan ar-Rahimnya. Terus alamin dan seterusnya. Hadis ini juga sahih yang menunjukkan dua-duanya ya ada contohnya dari Rasul SAW. Sehingga Sema Syur Hasan Salman menyatakan bahawa sebaiknya para imam memadukan keseluruhan atau dua hadis ini. Kadang dia jahar, kadang dia sir, tetapi yang sir lebih sering dilakukannya daripada yang jaharnya berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu Itulah Pak Ean ya, kesimpulan dari pertanyaan tadi. Wallahu alam bisawab. Iya, Joko Heran atas penjelasannya. Eh, ada dari telepon dari Bapak Agus di isu, di Sudirman Jaya Cibin. Assalamualaikum. Oh iya, Agus Sapandi. Silakan, Pak Agus. Assalamualaikum Mas Rat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam Pak Ade Sapandi. Oh, ada oh, Pak Ade Sapandi. Mangga, Pak Ade. Gara tu marah supaya terkawis kepemimpinan. Nukah dah diikuti. Terus pemimpin di zaman ayat kan orang ningali. Supaya ayat Quran ngejelaskan ayat jami' anu iman, ayat jami' anu kafir, ayat jami' anu manapi. Supaya ningali ayat Al Quran surat Al Baqarah ayat 30. Genap sekarang satu ratus mukai ayat seratus genap puluh tujuh. Etang menjelaskan perkawis pemimpin-pemimpin anu e, terjerumus karena kamu serikan. Maaf bapa mungkin di langsung di langsung apa intinya. Pertanyaannya nan pak? Mohan anu keda diikuti kurang teh. Apakah anu ayat ina ayat Ehkan, kau dihindari mana, kau k diikuti mana. Terus bertalian sekarang surat al uh, surat Ibrahim ayat uh, silupu, eh, 28 hmm. Jadinya kan kalimatnya jama badalunik mata allahy buka wahlu komong darom bawar. Pemimpin anu ajak khanan kasatgatan gitu. Hmm. Mana kau kurang k diikuti gitu. Kau gitu, Iya, moga-moga. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Ade Sofandi bertanya tentang e, pemimpin yang wajib ditaati karena ada yang Muslim, ada yang munafik, ada yang kafir. Nah, terus pemimpin kita di Indonesia itu masuk yang mana gitu ya? Taib, e, Pak Ade Sofandi juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja anda berada ya menyoroti seorang pemimpin secara fokus secara khusus e, sebenarnya hukum dan fonis yang bisa diterapkan kepada pribadi pemimpin sama dengan pribadi-pribadi Muslim pada umumnya tapi karena pemimpin itu public figure menjadi sorotan sehingga pembicaraan tentang status pribadi pemimpin itu menjadi pembicaraan yang khusus. Padahal hukumnya sama dengan manusia pada umumnya. Sekarang begini, kitalah pribadi kita Pak Ade Sopandi yang bertanya, saya Abu Haidarato yang lain-lainnya muslim. Walaupun kita muslim, apakah kita tidak pernah terjerumus ke dalam dosa besar, kesalahan besar. Pasti pernah, jangankan kita Abu Bakar, Umar Uthman Ali juga dan para sahabat juga juga mengaku pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Sampai ketika turun yang pernah saya bahas di rojak hari Jumat sore kemarin-kemarin. Surah Al-Anam 82. Alladina amanu walami albisu imanahum bidulmin. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan dolim. Mereka akan memperoleh keamanan dan akan memperoleh hidayah. Abu Bakar dan sahabat lain merasa berat dengan ayat ini. Karena yang dimasuk ke doliman menurut mereka adalah dosa besar. Lalu mereka berbicara, bicara. Nafsa, siapa sih di antara kita yang tidak pernah dolim? Kepada diri sendiri. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau begitu kita semua nggak dapat keamanan dari Adab Allah dan nggak akan dapat hidayah dong. Ini pengakuan para sahabat meyakini atau menyadari dirinya banyak terjerumus dalam kesalahan dan dosa-dosa besar. Nah, kalau para sahabat besar aja seperti itu ya, apalagi kita gitu ya, apalagi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kaum muslimin yang namanya manusia pasti terjerumus ke dalam dosa besar dan penyimpangan kedaliman, kefasikan, kebinahan dan seterusnya. Timbul pertanyaan, apakah semua yang terjerumus ke dalam dosa besar itu dia kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak, dia tetap muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai Muslim dia tetap memperoleh hak-hak sebagai seorang Muslim pada umumnya. Kalau salam dijawab ya, kalau sakit ditengok kalau dia menjadi Imam e, sholat kita sah menjadi makmum di belakangnya gitu ya. Kalau dia mati wajib disolatkan, kalau dia e, apa namanya meninggal dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Sebagai manusia biasa yang namanya pemimpin tidak ada maksum. Pasti dalam kepemimpinannya ada kesalahan besar. Yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar. Mungkin dia korupsi. Mungkin dia berbuat dolim kepada lawan politiknya. Mungkin umpamanya dia menipu rakyat. Mungkin. Itu dosa-dosa besar yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang yang memiliki Kekuasaan, power Bahkan juga orang yang berkaya juga seperti itu Apakah semua dosa besarnya itu mengeluarkan si pemimpin dari keislaman Dari status pemimpin muslimnya? Enggak, dia tetap muslim Muslim yang berdosa besar Tapi sebagai seorang muslim walaupun dosanya besar Tidak mengeluarkan dia dari keislamannya Dia tetap memperoleh hak Sebagai seorang muslim yang apabila dia menjadi pemimpin, wajib ditaati pemimpin muslim itu dalam hal yang benarnya. Adapun dalam hal yang salah yang gak boleh diikuti karena ada hadis yang menyatakan, La to'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang muslim dalam bermaksiat kepada khalid, kepada Allah. Dalam hal itunya, jangan diikuti. Tapi dalam hal instruksi-instruksi yang baiknya, wajib tetap diikuti dan mengikutinya adalah... ...melaksanakan perintah Allah taat kepada ulil amri, gitu ya. Nah, oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin yang merubah hukum-hukum Allah... ...yang merubah ayat-ayat Allah... Itu adalah pemimpin-pemimpin yang memang kafir, yang kekafirannya menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak menerapkan hukum Allah pada kepemimpinannya disebabkan karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, bukan karena menganggap hukum Allah itu enggak sesuai. Hukum Allah itu buruk gitu ya Tapi karena kepentingan duniawi Dia tidak kafir Tidak keluar dari Islam Dia tetap Muslim Tapi Muslim yang berdosa besar Contoh umpai dalam suatu keluarga bagi waris Kalau waris kan sudah diatur oleh Islam Tapi orang-orang ini Tidak mau memakai aturan Islam Karena kalau aturan Islam diterapkan Rugi mereka Akhirnya udahlah bagi sama rata sama rasa Biar umpamanya tidak ada permasalahan. Timbul pertanyaan, apa keluarga itu kafir? Tidak. Karena dia itu tidak meyakini buruknya hukum Allah dalam hal waris enggak? Hukum Allah terbagus bagaimanapun dibanding aturan manusia, tapi karena kepentingan dunia dia tidak menerapkan hukum Allah. Sekarang pedagang ya, hukum Allah menetapkan tidak boleh bohong. Tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan Itu hukum Allah tuh, dilanggar oleh pedagang Ah dikurangi, karena apa? Karena hawa nafsu, karena untuk mengeruk keuntungan dunia Walaupun sedikit lumbayan, sasirin, sabenyirin gitu Dia melanggar hukum Allah dalam hal itu Apa dia kafir, pedagang itu? Tidak tuh, tidak kafir Ya, berbohong, apakah melanggar hukum Allah? Iya, hukum Allah menyatakan wajib jujur Kalau kita bohong melanggar hukum Allah Apakah orang yang berbohong kafir? Tidak, kecuali kalau dia meyakini halalnya dan bagusnya bohong umma dan haramnya jujur. Ah itu mah menghalalkan yang haram mengharamkan yang haram. Iya bisa kafir. Tapi kalau dia yakin bohong itu buruk dosa gitu. Tapi dia lakukan. Dalam rangka keuntungan dunia atau terhindar dari uh, keburukan dunia. Ke kemudian apa kanya, hawa nafsu lah. Dia berbohong, melanggar aturan Allah, hukum Allah dalam hal itu. Apakah dia kafir? Tidak, dia tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai muslim walaupun berdosa besar, dia tetap memperoleh hak-hak. Sebagai seorang muslim pada umumnya yang apabila jadi imam dia tetap wajib ditaati dalam dalam imamnya Kita wajib boleh bermakmum, kalau kita dia salam kita wajib jawab Dan kalau dia meninggal wajib tetap disolatkan dan nah, dikuburkan di, kaum, di pekuburan kaum muslimin Dan kalau dia menjadi pemimpin Wajib ditaati dalam hal kepemimpinannya dalam hal yang baik-baiknya saja Nah sekarang pemerintah di kita ya tidak diragukan lagi sebagai manusia biasa pasti banyak kesalahan pasti banyak penyimpangan. Tapi apakah semua penyimpangan itu menyebabkan mereka kafir? Enggak, tetap muslim. Bukti apa? Mereka sholat, mereka haji, mereka masih apa namanya menunjukkan keislamannya secara zahir. Adapun batinnya itu urusan Allah subhanahuwataala dengan mereka. Kita menghukumi secara zahir. Mereka sholat, mereka sholat jumat, mereka menampakkan keislamannya dan mereka mendukung beberapa syiar Islam, sholat berjamaah, sholat jumat berjamaah, dakwah, haji, dan saum. mereka mengurus terlibat penetapan satu sawal, satu ramadhan, dan seterusnya. Jelas kemuslimannya dan kemuslimannya tidak bisa terhapus oleh kesalahan-kesalahannya yang banyak. Sehingga tetaplah mereka hak-hak mereka sebagai ulil amri yang wajib ditaati, wajib kita tunaikan. Menunaikannya adalah melaksanakan perintah Allah dalam ayat yang tadi dikemukakan. Begitu Pak Adek Sofandi, wabillahul alam bishowab. Ya, saya kalau heran atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat dari SMS. Ustaz, ada dari ada dua pertanyaan dari uh, tanpa nama nih. Uh, yang pertama, assalamualaikum Ustaz apa perbedaan ilmu akidah dan ilmu tauhid? terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menasihati istri yang sulit menerima ilmu syari? ya pertama apa beda akidah dengan tauhid? tauhid bagian dari akidah. setiap tauhid pasti akidah, tapi tidak setiap akidah itu tauhid. akidah secara bahasa artinya maknanya secara bahasa keyakinan, sesuatu yang diyakini. Kalau menurut istilah syari' Al-imanul jazimu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa liyumil akhir wal al-qadir wa syarihi Terus wala, uh, uh, apa, Imanun jazimun la yatatharraqahu bisyak Jadi akidah adalah keimanan yang kuat Yang mantap kepada rukun iman yang enam Yang tidak bisa ditembus dengan keraguan-raguan Itu akidah jadi akidah itu menyangkut rukun iman yang enam tadi Dan ditambah keyakinan tentang Al-Ahkam Al-Qad'inya Hukum-hukum yang Qad'i yang terdapat dalam rukun Islam Nah umpamanya kita yakin kepada adanya para malaikat Adanya para nabi, para rasul Adanya kitab, adanya hari akhir, adanya takdir Itu akidah Terus kita meyakini semua yang Allah wajibkan sebagai sebuah kewajiban, kewajiban solat, zakat, saum dan meyakini keharaman setiap yang Allah haramkan, haramnya berjudi, haramnya berzina, haramnya riba, haramnya semua yang Allah haramkan. Kita yakini sebagai sebuah keharaman maka keyakinan itu disebut akidah. Nah, salah satu diantara pembahasan akidah adalah tauhid. Tauhid itu menyangkut Keesaan Allah Azza wa Jalla Allah diesakan dalam tiga poin Pertama dalam hal Rububiyah Kedua Uluhiyah Ketiga Asma wa Sifat Dalam hal Rububiyah artinya Allah, Meyakini Allah satu-satunya pencipta Satu-satunya penguasa Satu-satunya raja diraja Satu-satunya pengelola alam alamin Yang menghidupkan dan mematikan Keyakinan seperti itu disebut Tauhid Rububiyah Kalau Tauhid Uluhiyah Keyakinan Allah satu-satunya Yang berhak diibadati kalau Tauhid asma sifat, meyakini Allah memiliki nama-nama sifat yang khusus baginya. Yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Nah itu Tauhid. Nah Tauhid bagian dari akidah. Tapi akidah tidak selalu menyangkut Tauhid. Seperti iman kepada malaikat itu bukan Tauhid. Iman kepada para nabi, iman kepada takdir, iman kepada apa hukum, apa... Uh, Wajibnya solat fardu itu akidah, tapi tidak menyangkut tauhid. Jadi tauhid bagian dari akidah, tapi akidah jauh lebih luas daripada tauhid. Wallahu a'lam. Terus. Oh kedua, bagaimana menasihati istri yang tidak bisa menerima penjelasan berselasan syar'i? Gimana lagi ya? Ya itu karena aspek keimanan ya Keimanan yang sangat minim Yang sangat lemah, yang sangat kurang Aspek itu yang harus digembleng ya Dengan cara gimana Coba bawa ke pengajian Lingkungan juga dikondisikan Jangan biarkan dia gaul dengan orang-orang yang gak benar Giringlah untuk bergaul dengan orang-orang berilmu Ahli ibadah agar terimbas Ajak dia ke pengajian gitu ya Doakan Suruh dia banyak baca Al-Quran Dan seterusnya Dengan cara seperti itu insya Allah Lambat laun imannya akan meningkat Sedikit demi sedikit Wallahu'alam ya, Saya kalau heran atas eh, Jawaban Ustadz Ada dari eh, telepon kita angkat Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Salam. di mana, Pak? Halo. Halo, ya. Dengan siapa di mana? E, dari Daif Taufik di ya, Margasih. Ya, ya, ya, silakan, Pak e, mau tanya tentang hukum itu, eh sum arafah itu hukumnya gimana? Iya. Eh, terusnya habisnya sampai hingga gitu. Iya. E, itu aja, Pak. Nah, iya, makasih ya. Iya, sal Waalaikumsalam Iya. Ya, Pak Taufik di Margasih. Bagaimana hukumnya sum Arafah? Sema so, Sunnah dilakukan tanggal 9 Dhuhr Hijjah dan hadisnya shohih. Ini juga dibahas dalam banyak kitab fikir, dalam kitab bulughul Maram bab Sumb Tattawu, dalam kitab Riyadhus Salihin bab Sumb Tattawu, juga dalam kitab Lataiful Ma'arif Sunan Imam Ibn Rajab Al-Hamad dalam bab Wadaifus Syahril Hijjah. Itu banyak hadisnya dan shohih yang menyatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dua jenis saum, saum Ashura dan saum Arafah, beliau menyatakan saum Arafah itu yukafirus sanatil maldiyah walqadima atau kamakala Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saum Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dua tahun tuh dosa yang terhapus dengan satu kali saum Arafah tersebut, gitu ya. Dua tahun itu setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Kan bukan hanya lumayan dua tahun itu Hadisnya suhi Dan e, para ulama sepakat Tentang sunnahnya saum Arafah dilakukan tanggal 9 zulhijjah. Wallahu alam bissawab. Ya, Jazakallah heran atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Kita angkat lagi dari telepon Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Oh uh, ya. Yeah. Lupa satu lagi. Oh, ya, ya. Silakan. silakan, Pak silakan Pak Taufik. Taufik. Ya. Halo? Iya, silakan. Ya, silakan. Yang itu menggerakkan telunjuk waktu sholat itu di awal atau digerakkan atau terus digerakkan atau satu kali gerak. Oh uh, ya, yeah. itu nah, aja. Biasanya gitu, gimana ya? Iya, yeah. yeah. yeah. yeah, ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Yeah. Wa'il bin Huzirin radhiyallahu anhwalahun salah seorang sahabat yang secara spesifik, secara spesial memperhatikan tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Alam halih sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan ketika Nabi tashahhud beliau menyatakan fa asyara bi usbuhi sababa yuharrikuha wa hatta sallama lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya lalu aku melihat beliau itu menggerak gerakannya sampai salam nah, kemudian berdoa dengannya sampai salam oleh karena itu menggerak-gerakkan jari telunjuk berisyarat dan menggerak-gerakkan jari telunjuk itu dari awal tasyahud sampai salamnya orang yang bertasyahud tersebut tanpa henti gitu ya ini hadisnya sohriyat imam ahmad jadi kesimpulannya menggerak-gerakannya tidak sekali tapi terus dari awal sampai akhir menggerak-gerakan dengan telunjuk yang agak dilengkungkan wahana Uh, Usbu'ahu Hana itu ngelukin Kata orang ya, me me Membengkokkan Kemudian aku melihat beliau menggerak Gerakannya dan berdoa Dengannya sampai salam Demikian Pak Taufik Wallahu'alam Ya Zakatulah Atas jawaban Ustaz Ada dari telepon dari UCEP di Katapang Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya silakan Pak Cik Ini mau bertanyakan tentang kurban Apakah boleh berkurban itu atas nama perusahaan Atau sekolah Kayak gitu Pak Usef Ya Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Iya ya. ya, Pak Usef dikatapang Seluruh perintah Allah Di dalam ajaran Islam Ditujukan kepada individu Kepada persun Bukan kepada lembaga karena lembaga itu bukan makhluk hidup. Lembaga itu tidak bisa dihukumi kalau oh kok lembaga nggak pernah sholat ya setiap hari dosa mereka lembaga itu nggak nggak bisa. Kalau ramadon kok nggak pernah sahur si lembaga itu. Ya? Jadi bukan gitu, bukan ke lembaga, bukan ke organisasi, tapi ke person. Kalau mau ke para pengurus dari lembaga tersebut. Termasuk kurban ya, kurban itu kewajiban yang ditujukan kepada personnya, kepada personalnya, kepada orangnya bukan kepada lembaganya Sehingga yang terkena syariat kurban ini adalah orang-orangnya termasuk orang yang duduk dalam kepengurusan dari lembaga tersebut atau sekolah tersebut sekarang kalau kurban atas nama lembaga Atas nama sekolah itu pahalanya ke siapa tuh? Ke lembaga Apakah lembaga nanti dibangkitkan lalu akan dihisab Akan dikesurgakan atau dikenerakakan gitu Enggak tentu saja personalnya Jadi saya anjurkan lembaga itu ya Lembaga e, Apa namanya Kalau mau memberikan tunjangan kepada person-personnya Untuk melakukan kurban gitu ya atau kalau toh umpamanya tidak ya nanti kan si para panitia para pekerja itu harus dapat konsumsi ya konsumsi mungkin dikasih makan konsumsinya itu untuk para pekerja tidak boleh diambil dari daging kurbannya karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali Amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam ala budnihi Rasul Rasulullah merintahkan aku Untuk menyelenggarakan Kurbannya, menyembelihnya Membagikan dagingnya dan Gajinya Wala nu'til jazira Syai'an min hadan Nabi memerintahkan agar kami tidak memberi upah sedikit pun kepada para pekerjanya dari daging kurban itu Tidak boleh, daging kurban dijadikan sebagai upah bagi para pekerja Wa nahnu min Kami memberi upah itu dari saku kami Boleh memberi upah kepada panitia, kepada yang nyembeli, kepada yang nguliti Tapi tidak boleh diambil dari daging kurban atau kulitnya kulitnya dikasih kepada orang yang ngulitin, kepalanya dikasih kepada orang yang nyembelih, itu nggak boleh. atas amanah Rasul sem kepada Ali. boleh kita kasih upah tapi tidak diambil dari jeda ingin kurban tapi diambil dari pos lain dari itu. nah umpamanya lembaga atau sekolah gitu ya menyediakan konsumsi dari dana kas lembaga itu Untuk para pekerjanya Itu bagus Karena konsumsi tidak boleh diambil dari daging kurbannya Tapi harus dikasih tuh konsumsi tuh Ada apa namanya Mungkin uang sakunya Atau ada makannya, ada kuenya, ada minumnya Nah boleh itu lembaga Mengeluarkan uang untuk itu dibolehkan Gitu ya Jadi memberi upah boleh Tapi jangan diambil dari daging kurbannya Wallahu'alam Ya Ziaqallah Haran Terima kasih atas jawaban dan penyelesaian Ustadz eh, Kembali kita angkat lagi dari SMS Dari Umahat di Jalan Jurang Ustadz untuk perkataan yang baik lemah lembut Kadang kita bisa melakukannya saat berkomunikasi dengan orang lain Tapi saat dengan suami dan anak-anak Kita kadang lebih banyak berkata keras dan bernada kesal atau marah Bagaimana caranya supaya kita bisa Berlemba lembut dan berkata baik Kepada orang-orang yang kita sayang Suami atau anak-anak Dalam kondisi Kesel dan marah Apakah, Apa saja saat mengajari anak sukron Iya. Yeah. Apalagi saat mengajari anak Iya yeah. Memang hampir semua orang Ketika berinteraksi Dengan orang luar Dia bisa bijak dia bisa lembut. Tapi ketika berinteraksi dengan keluarganya, suami atau istrinya atau anak-anaknya, emosinya terlibat. Karena apa? Karena dia memiliki apa namanya? keinginan, obsesi dan target yang susah untuk dicapai padahal harus harus harus harus dia capai umpamanya dan itu mendorong dia untuk emosi. Umpamanya anak ini harus pintar, harus mengerti tapi kok enggak ngerti-ngerti, enggak pintar-pintar, main-main lagi akhirnya marah. Tapi kalau ke anak orang lain sebodoh amat mu ngerti, mu enggak mu podo mu enggak mu pintar mu enggak anak orang gitu. Akhirnya tidak karena tidak punya target seperti target yang ditetapkan kepada anak kita, kita tidak terlalu ambil peduli sehingga tidak melibatkan emosi. Mungkin itu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama ya, Ingat bahwa target pendidikan kepada anak, kepada keluarga Agar anak dan keluarga itu soleh-solehah dan pintar, mengerti, faham Untuk faham, mengerti, soleh dan solehah itu memang sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan Bukan hanya pengorbanan fisik berupa capek, tapi juga pengorbanan perasaan dan pikiran. Semakin capek, semakin jengkel, semakin kecewa, semakin besar pahala dan semakin besar dosa-dosa yang berguguran dari hal itu Kalau tidak disertai dengan kesabaran bisa-bisa suasana belajarnya tidak enak kemudian tidak akan tercapai dan itu kan kasihan ke anaknya, kasihan juga ke diri kitanya. Sadari saja hal itu. Itu pertama. Kedua, Al-Qur'an a Rasul sallallahu mewajibkan kita ini untuk bersiap bersikap lemah lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqala yakunu fi illa illazana wa lain zaw min syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam sesuatu perkara Kecuali akan memperbagus perkara itu Dan tidaklah tercabut dari suatu perkara Kecuali memperburuk perkara itu Pendidikan disertai dengan lemah lembut Bagus Akan hasil Tapi kalau tidak disertai dengan kelemah lembutan Akan buruk dan akan gagal Itu saja ya Wallahu'alam Ya, Zagallahu heran atas jawaban dan penjelasan Ustaz Terus selanjutnya dari telepon Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yeah. eh, nih mau bertanya mengenai kurban patung, anak-anak eh, sekolah nih patungan, apa itu diusahakan ke orangnya atau gimana tu maksudnya? Atau ke persun? Siapa aja tu yang nah, ini patungan nih? Iya. Yeah. Ya, diambil dari murid sepuluh ribu atau yang lima ribu gitu. Itu aja masad. Iya. Itu aja penjelasannya. Waalaikumsalam. Iya tentang kurban patungan yang marak ya di sekolah-sekolah ya. Mungkin pihak guru, pihak sekolah ingin mendidik anak-anak agar uh, membiasakan infak kurban sodakoh dengan cara seperti itu. Iya. Pertama, patungan kalau diniatkan rame-rame, tentu saja itu bukanlah kurban. Bukan kurban. Karena kurban itu disyaratkan dikaitkan dengan kemampuan mangkana lausah walam yudzahi fala yakrabana musulmana. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan duduk-duduk dekat, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Nah jadi kalau mampu tidak kurban maka dia terkena hadis ini. Kalau tidak mampu maka dia tidak terkena kewajiban untuk berkurban. Dan tidak diperintahkan untuk berpatungan gitu ya. Urunan kemudian lima ribu sewang ayah seratus orang jadi sapi umpamanya. Maka itu bukanlah kurban. Tapi itu tetap bernilai ibadah dalam arti sodakoh saja. Sodakoh tapi bukan kurban. Tapi tidak boleh diyakini dan dianggap itu sebagai sebuah kurban sehingga nanti bisa-bisa orang seperti itu semua, ya. Jadi itu bukan kurban, tapi itu sodakah biasa saja dan kambingnya itu dagingnya nanti boleh dipakai sebagai konsumsi bagi para panitia, para pekerja, umpamanya di sekolah-sekolah nih ada banyak kurban, tapi nggak boleh memberikan upah kepada panitia dari daging kurban. Udah patungan-patungan beli kambing sendiri lalu sembelih, lalu makan-makan itu dibolehkan karena itu sodakah, karena itu bukan termasuk Uh, kurban, tapi sekali lagi termasuk ke dalam kategori shodokah. Wallahu a'lam bishowab. Ya, jikalau heran atas jawaban Ustaz, ada masih tiga pertanyaan mungkin masih ya, cukup lagi. Nah. Silakan. Dari SMS, kita angkat dari Abu Arista di Batu Jajar. Bismillaah, assalamualaikum Ustaz. Anas suka mendengarkan dakwah dan tilawah Quran di radio sambil kerja. Niatnya agar kerja jalan ilmu dapat. Kali. Sementara teman kerja tak peduli dan ngobrol hingga tausia dan tilawah Al-Quran itu dicuekan oleh mereka. Apakah anak berdosa karena sikap mereka seolah-olah menghinakan tilawah Al-Quran dan tausianya? Mohon penjelasannya. Ya, eh, hukum asal mendengarkan baik tilawah ataupun kajian itu harus fokus. Tidak boleh diseling dengan aktivitas lain. Itu hukum asal ya. Karena apa dikhawatirkan pertama terjadi kesalahpahaman terhadap apa yang dia dengar Kedua dikhawatirkan ada unsur e, melecehkan tilawah atau kajian tersebut apabila disetel di tempat-tempat yang tidak munasib Tidak pas seperti di pasar ketika orang-orang bertransaksi lalu kita setel untuk pengajian Akibatnya orang-orang di pasar merasa terganggu Umpamanya ya, merasa terganggu Akhirnya melecehkan pengajian tersebut Melecehkan orang yang ngajinya Melecehkan pengajiannya Melecehkan penyelenggaranya Maka itu jangan Kalau memang berakibat seperti itu Kecuali kalau umpamanya orang-orang gak melecehkan Ingin sambil denger gitu Terus ada satu dua orang tiga orang yang fokus khusus mendengarkan yang lain ikut-ikut nim ikut mendengarkan juga dan tidak menimbulkan madarat boleh. Sebab ada satu pengalaman ketika di Jakarta di sebuah apa pasar gitu ya. Saya pernah ketemu orang seseorang tiba-tiba nanya Ustadz betul gak saya dengar tuh di Radio Roja ada Ustadz yang menerangkan. Kalau umpamanya ada wanita pakai baju hitam, oh itu itu anjing hitam yang eh itu adalah setan yang berwujud anjing hitam yang harus dibunuh. Loh, saya bilang kok bisa begitu? Iya, saya dengar tuh di radio aja. Ah, enggak mungkin siapa ustaz, itu di Jakarta loh. Iya, saya lupa cuma saat itu saya mendengarkannya sepintas sambil melayani orang beli gitu. Saya kan dagang katanya. Ah enggak mungkin. Oh, ini barangkali begini bahwa ada hadis bahwa salat bisa terputus karena keledai, anjing hitam, dan wanita yang sudah balig apabila tiga tiganya lewat di hadapan orang yang salat. Salatnya batal dan terputus itu mungkin. Oh, iya benar saya jadi ingat. Nah, gitu jadi hadisnya itu begitu tapi karena didengar sepintas Jadi berkesimpulan kalau ada wanita berpakaian hitam Kemudian itu setan harus dibunuh Pas saya keluar dari pasar ada wanita bercanda, hitam Wah oh, ini setan bunuh-bunuh Sampai begitu tuh Nah ini kesalahpahaman gitu ya nah, Tapi alhamdulillah kesalahpahaman itu ditanyakan Lalu terkoreksi dengan sendirinya Nah dikhawatirkan seperti itu Jadi hukum asal mendengarkan kajian itu fokus khusus sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah kalau itu hanya satu dua orang yang begitu lalu di pasar dan orang lain merasa terganggu malah ikut seneng aja sedikit sedikit umpamanya dapat ilmu dan tanpa ada yang merusakkannya silakan saja boleh boleh saja asal antisipasi tadi efek kesalahpahaman yang ditimbulkan dari hal itu ya. Wallahu a'lam bishowab. Silakan. Ya, zakalah heran atas eh, penjelasan dan jawaban Ustaz. Terus selanjutnya dari eh, terputus mungkin tapi isau, eh, bisa kita ambil katanya. Asalamualaikum Pak Ustaz. Eh, saya pengin menanyakan tentang yang suka <tuh>. menyyariatkan seperti kiai contohnya Pengen kerja terus lamaran dibawa terus sama kiai lamaran didoain dan dijampe terus dikasih minyak buat diolesin di baju supaya lamaran kerja bisa berhasil. Hukumnya gimana kan ya, Ketempat, ada tempat kayak yang sad yang suka menyyariatkan itu. Iya, pertama ikhtiar yang harus kita lakukan pertama ikhtiar lahiriah yang logis, yang wajar, yang masuk akal. Kedua ikhtiar batiniah yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhthar lahiriah yang logis yang dibenarkan seperti apa namanya ya mencari kesana kemari informasi tentang lowongan kerja melamar dengan memenuhi syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi dengan penampilan yang baik yang rapih yang sopan yang ramah sehingga menimbulkan kesan baik. Memakai kayak parfum wangi-wangian sehingga orang yang menginterviewnya juga suka dan senang dan itu menunjang diterimanya gitu ya itu ikhtiar lahiriah tidak boleh ikhtiar lahiriahnya itu umpamanya dengan cara yang diharamkan seperti menyuap kayak gitu itu diharamkan Adapun ikhtiar batinnya adalah dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi s.a.w dengan cara berdoa, ya, meminta kepada Allah subhanahu wa taala dan seterusnya. Adapun ikhtiar batin dengan cara-cara yang tidak disyariatkan seperti pergi ke dukun, walaupun dukun itu disebut kiai dukun itu disebut ustad, dukun itu disebut umpamanya orang pintar gitu ya, dukun itu disebut umpamanya uh, orang yang serba tahu dan seterusnya. Tapi kalau praktek yang dia lakukan sama dengan perdukunan, maka itu tentu saja perdukunan uh, yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam seperti umpamanya surat lamarannya dijampejampek dulu atau umpamanya Diolesi nih minyak wangi Tetapi bukan karena aroma wanginya yang menyenangkan Tapi karena ada keyakinan minyak wangi ini sudah dijampe-jampe oleh si dukun tersebut Yang disebut kiai gitu ya Nah itu kalau itu dibolehkan secara syariat Pasti itu sudah dilakukan oleh nabi, para sahabat, dan para ulama tapi ternyata itu tidak diboleh, tidak dicontohkan oleh mereka. Bahkan para ulama menyebut hal itu dengan e, sebutan al-kuhanah atau perdukunan. A, ada yang di, berbentuk upaya diberikan benda tertentu agar diterima yang disebut dengan tamimah atau tamaim, digantungkan, disakuan, disimpan, disabuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man alaqat tamimah faqad asyraka siapa yang memakai tamimah atau jimat seperti itu atau isim seperti itu maka dia telah berbuat syirik telah terjerumus ke dalam kemusyrikan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atamimah ini atau jimat atau isim ini bentuknya banyak, ada yang tulisan berbahasa Arab, ada yang batu ali, ada yang keris, ada yang hanya olesan minyak wangi, ada yang karena ini, karena itu. Itu semuanya disebutnya tamimah yang terlarang menurut syariat Islam dan hukum tamimah itu oleh para ulama di dibahas dalam kitab Tauhid. Coba lihat Ummul Mu'min ala uh, uh, kitab tauhid gitu ya yang kita bahas setiap hari uh, Jumat sore. Itu nanti ada bab yang dis, dibahas tentang tamimah dalam uh, Fathul Majid dalam kitab tauhid itu dibahas dan itu sebagai sebuah perbuatan syirik yang tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallahu khairan. atas jawaban dan penjelasan Ustaz untuk selanjutnya mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Ummu Atikah di Kirchon. Assalamualaikum uh, Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah kita kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Jejak Mulohren. Iya, boleh enggak uh, berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Da'imah kesimpulannya boleh. Walaupun lama ikhtilaf ya. Ini berdasarkan hadis shohihah Imam Al Bukhari ketika seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu ya Alaihi Wasallam. Ibu saya dulu sakit sebelum meninggal dan tidak bisa berbicara. Seandainya dia bisa bicara, saya menduga kuat beliau akan mewasiatkan untuk infak. Sekarang sudah meninggal, boleh nggak saya berinfak bersodaqoh atas nama ibu saya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Dan kurban termasuk salah satu diantara bagian dari infak atau sodaqoh sehingga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini dibolehkan. Asal orang yang melakukannya adalah anaknya sendiri dan anak merupakan bagian dari usaha orang tua. Sehingga tidaklah bertentangan dengan ayat wa al alata, apa namanya? wa alla laisal insa wa anna laisal insani illa masaa'a. Seorang tidak akan peroleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Enggak bertentangan karena anak termasuk bagian dari hasil usaha orang tua. Sehingga salah satu diantara Pahala yang mengalir terus ke alam kubur adalah anak soleh yang mendoakan orang tua dan amal-amal soleh yang lakukan anak terus akan mengalir ke orang tua. Nanti ada di akhirat seseorang yang perlu pahala. Lalu dia menyatakan, Ya Allah dari mana saya dapat pahala ini? Kata dijawab, inilah istighfar anakmu untukmu. Jadi apa yang dilakukan oleh anaknya bisa bermanfaat kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi silakan saja lakukan berkurban atas nama orang tua. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua seperti syaluthaimin, thaimin enggak. Karena seandainya dibolehkan, pasti Nabi melakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga yang sudah meninggal dan dicintai. Seperti umpamannya itu Hamzah bin Abdul Muttalib Seperti istri tercintanya itu Khadijah Al-Kubra Seperti putri-putrinya anak-anak yang meninggal sebelum beliau meninggal Seperti Qasim, seperti Ibrahim, seperti Ruqayah, seperti Wiqayah Hampir semua putra-putri Nabi meninggal sebelum beliau meninggal Kecuali satu yaitu Fatimah Kalau Fatimah meninggalnya enam bulan setelah Nabi meninggal Tapi anak-anak lainnya meninggal terlebih dahulu gitu ya Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkorban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Ini ikhtilaf, tetapi kalau ibu tadi, Ibu Ammu Atikah mau silakan saja karena uh, sebagian ulama membolehkannya berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari tadi, wallahu a'lam bissawab. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk saja tadi mungkin sebagai penutup, Ustaz. Iya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Tadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ilmu itu begitu istimewa, seabrak keistimewaan terkandung dalam ilmu Jangan dilalaikan upaya dan ikhtiar mencari ilmu dalam bentuk mendengarkan kajian langsung Atau lewat radio ini, atau baca buku, atau telepon ke orang yang berilmu untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui dan itu semua insyaAllah maslahat lahir batin dunia, akhirat individu dan masyarakat. Nanti insyaAllah sore kita akan adakan kajian fikih yang mudah-mudahan tidak ada halangan. Bisa disiarkan lagi oleh Radio Raja Bandung. Dan sampai di sini aja pertemuan kita. InsyaAllah kita berjumpa kembali nanti sore. Dan lanjutan dari materi ini akan kita teruskan selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh